Enak ya nonton Cak Nun ya. Kalau <SILENCIO> ketemu sebulan sekali gini ini, ketemu sebulan sekali, seminggu sekali ini menyenangkan ketemu Cak Nun. Kalau ketemu tiap hari siap-siap pecah, gak sih? Loh, saya yang mengalami, saya. Gak bisa. Gak ada sumber lain. jangan kainmu dengan kesombongan. Gitu lho, Mas. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, rumbai-rumbai Abu Lahab, Abu Jahal itu yaitu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanyalah. Juga lebih praktis lah wong tiap hari lari ke sana kemari ngon wedhus segala macam. Nek pagane dowo-dowo kan enggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Eh jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah, ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Lah kan gitu sekarang, enggak tahu. Jadi Anda sekarang hati-hati kalau memakai istilah misalnya di Jakarta kan lahir istilah terus-menerus. Lahir idiom-idiom baru misalnya idiom unjuk gigi, membusungkan dada. Kamu tuh sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari mententang-tentang jadi menjadi anggota DPD. Biasanya gitu kan. Membusung-busungkan dada, kan gitu kan? மும்புசுக்கூத்த டிலாரும் அப்பா எல்லோ பன் பண்ணு சுலுத்தான தில கிியா காலோ காலோ கிட்டத்து cara memahami hidup ini kan lucu bukan susah lucu gitu loh terus ndak boleh lagi ah mana itu enggak nongol batang hidungnya piye dia ndak mana enggak berani nongol mana batang hidungnya kok enggak kelihatan itu kan itu ditanggap batang hidungnya suatu hari orang ribut ada Muhammadiyah hidung harus ditutupi kalau NU NO, tidak apa-apa kalau Ahmadiyah hidung ditutupi asalkan mancum kalau Pesek enggak usah ditutupi kan polanya ada tafsir macam-macam gara-gara ada istilah 50 tahun yang lalu yang namanya batang hidung jadi gimana teman-teman kita ini dan makin lama orang Islam nih makin kayak gitu Rasulullah tanya mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu kok tidak kelihatan. Sahabat ber, ber, menjawab, "Loh, sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah." "Loh, kok enggak bilang saya? Ayo eh, cepat antar saya ke kuburannya." Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, salat di sana. Berdoa satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah salat di kuburan itu boleh itu. Yey. <SILENCIO> <SILENCIO> Padahal yang nomor 1 kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil. Kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Qur'an itu hukum. Lu kalau ane enggak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Qur'an kalau Anda taati bener nanti diejek sama pendeta di Malaysia itu. Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan idinashrotol mustaqim, nabinya saja tidak tahu jalan yang, jalan yang lurus, apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Heeh, mm -mm, slamet gak rene areke. <laughs> rene tak cengge wing tak taleni ndulurku. Jangan lupa. Siapa yang ngomong gitu? Emang Rasulullah pernah punya ide untuk idinusrotol mustaqim itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tuh ingin ngasih tahu kamu itu sehebat-hebat kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustaz, sudah umrah 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam, itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan, ih dinas suratul mustaqim, karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan, hidup begitu dinamisnya gitu loh, tapi ya kalau dapat pendeta seperti itu kan gak tega loh பா நமஸ்காரியா பிளான் ஜிசன மாரி பிளார் பத்தா Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama dan Mas Sabrang yang akan brang ngiwageni perangutan sebelah dengan. Oke ngene bae. Oke, sip. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruannya berbeda tapi keleniknya sama. Kalau itu disebut kelenik, tapi wong kelenik ku ya gak jelas artine no opo. Ya toh? Jadi sudahlah, pokoknya yang penting Kita kita cari dan Dan keabadian Melewati jalan yang yang yang yang sudah pasti banyak banyak tidak tidak Tidak abadi dan banyak yang tidak sejati Justru karena la la ilaha itulah Maka sampai sampai ke ilallah, ilallah. Jangan sampai Anda tiap hari bilang ilallah, ilallah, tidak pernah mengetahui la Sekarang ini yang paling penting di Indonesia adalah Anda harus tahu yang tidak bukan yang iya Jelas ya? Apa itu pilpres Apa itu Apa saja pokoknya Tolong cari yang tidak dulu Supaya engkau tahu yang Iya, iya. Kalau tidak ketemu yang iya, tidak masalah Yang penting kabe gak wis, Gak usah, gak tetean, ta gak kabe Kan gitu Tapi jangan lupa Allah itu memberikan iya Ketika engkau sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak itu Kamu kalau sudah berpikir menganggap ya sudahlah memang saya ndak pantas dikasih rezeki oleh Allah. Saya memang pantasnya melarat seperti ini ya sudah tak ala min ndak apa-apa sengsara ndak masalah la ubali. Wes sudah ndak apa-apa ya Allah, ku ikhlas kamu bikin sengsara saya ikhlas. Ndak laku daganganku ikhlas sudah monggo sakarep sampean. Wes <Syukur> Puas puas-puas kan dirimu? <Syukur> Masih kurang apa lagi? Masih berapa darah penderitaan yang engkau akan hirup dariku? Waduh. Ah, nunggu Gusti Allah free will -fri lucu fil fil fil. Lucu arek Gabriel. <tif> lucu arek Gabriel. Wes, wes cukup kabelno, kabelno, kabel. Nah, gitu. <tif> Kalau sudah seperti itu terkabel Mas Anda. <tif> Kalau engkau sudah ridho kepada penderitaanmu, maka engkau diberi kebahagiaan oleh Allah. Jelas ya? «Ridha» dulu, Allah akan kasih kepada Anda, maka Anda maka menjadi Tepuk tangan untuk <tos> <tos> Enak ya ya? nonton Cak Nun, ya. <tos> <tos> nah, ketemu sebulan sekali gini nih, காசாங்க